Tepatnya di edisi hari Selasa Tanggal 26 Juli 2016 Berketepatan di Desa Mojoagung Bucangwangi Magi, Jawa Tengah Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Mojoagung Sesepuh dan pili-sepuh gisa Serta teman-tere sepuh gisa Pemuki yang berhubung acara ini Dan khususnya untuk manidia penyelenggara Kamu ucapkan terima kasih yang tak terhindar Semoga saja pada malam hari ini Di acara gebiar halal di -Ala. Dari awal sampai akhir nanti Bisa menguatkan suasana aman, tertib, dan terhindari Amin, amin, jarak bala alam dan dibuang untuk seluruh tamu undangan yang masih ada di luar barikadil dimohon dengan Jerman secepatnya untuk segera masuk untuk menempati tempat hidup yang sudah disediakan Atau besar, juga untuk mengatur dari Kabupaten ribuan rasa terima kasih yang tak teringga Sukses kakem kalian semuanya Yang anda tunggu-tunggu juga yang anda nanti-nanti Puing community bergoyang Puing community malam hari ini berdandut ya Biar sampean kagak penasaran Sederetan bintang-bintang artis akan bersama anda All artistnya Nju Palapa Enak ya oma, ditinggal gu jende lungo Nant oma, facebookan, dole vezoan